Dan janganlah kamu meminta orang lain untuk bertakulaku, dan engkau tidak bilahnya menjadi muslih Allahumma salli wa sallim ala nabi n Muhammad wa ala alehi wa ashabhi, wman tabi'ahum bi ihsan ilaiyumin. Ama bagus. Hamdulillah, ikhwan wal akhwat, fil Allah rahimakum kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan rahmat hidayah serta taufiqnya. Siang pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Untuk uh, tologul ilmi Meneruskan kajian kita ya, Tentang Hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam Hadis-hadis ya, uh, Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim ya, Yang berkenaan tentang hukum-hukum dalam ibadah Dari mulai Bab Tohara ya, Sampai bab uh, Tentang fikir muamalah ya, Muamalah Dan jinayah juga ada Nah ini hadis-hadis Bukhari dan Muslim dikumpulkan dalam buku Umdatul Ahkam Kita sampai membahas masalah tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat Dan hadis-hadisnya ada berapa sudah disebutkan Ini sebagai tambahan yang kita mengulang kembali Tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat Nah ini dalam sholat sudah saya kemukakan ada tentang syarat sah sholat ya ada arkanus sholah, rukun-rukun sholat Ada wajib-wajib sholat ya. Kemudian ada e, Yang dimakruhkan dalam sholat ya. Yang diharamkan dalam sholat Yang dibolehkan di dalam sholat. Nah Itu harus diketahui semuanya Perbedaan-perbedaannya dan konsekuensinya Kalau meninggalkan rukun bagaimana Kalau meninggalkan yang e, mubah Apa yang e, wajib bagaimana ya. Jadi E, ini faedahnya mengetahui tentang hal-hal tersebut supaya akibatnya nanti kalau meninggalkan yang makruh gimana? Nah, meninggalkan yang e, haram dalam sholat gimana? Jadi harus diketahui intinya. Nah ini tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Apa, apa ini maksud dengan makruh ya? Pengertian makruh menurut ulama fokohah alitiky yaitu berpahala. Ya berpahala apabila ditinggalkan. Jadi apabila ditinggalkan maka mendapat pahala. Dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Ini makruh menurut pengetian ahlu fikih secara umum, baik makruh dalam sholat, makruh dalam uh, puasa, dalam zakat, dalam haji, yang lain. Ya. Nah jadi berpahala saat kalian meninggalkannya. Meninggalkannya berpahala Ketika mengerjakannya Tidak diancam dengan dosa Kalau haram kan Ketika men, apa Ketika meninggalkannya berpahala Ketika Mengerjakannya mendapat dosa nah, Sedangkan makruh Di dalam sholat adalah, Maksudnya adalah Sesuatu yang apabila ditinggalkan Ya ditinggalkan Maka akan sempurna pahala sholat tersebut Apabila dikerjakan, ya, yang makruh dalam sholat maka akan mengurangi kesempurnaan pahala, mengurangi kesempurnaan pahala, tapi tidak sampai berdosa. Nah, sebutkan di sini yang diantara makruh makruh sholat yang sudah disepakati para ahli fiqih, para ulama, ya, yang pertama diantaranya hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat yaitu mencukupkan membaca. Surat Al-Fatiha pada dua rakaat yang pertama, ya. Jadi mencukupkan baca Al-Fatiha pada rakaat yang pertama dan ketiga. Sholat empat rakaat atau tiga rakaat, rakaat yang dua rakaat yang terakhir itu tidak baca Al-Fatiha. Misalkan ini dimakruhkan para para ulama karena menurut sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertunjuk beliau di dalam sholat karena beliau membaca al-fatihah setiap perokaan, ya setiap perokaan. Kemudian juga yang kedua yang dimakruhkan dalam sholat yaitu mengulang-ulang al surat al-fatihah. Jadi mengulang surat al-fatihah berapa kali? Tatkala dia sudah baca al-fatihah belum aktol nih diulang lagi itu dimakruhkan ya. Jadi cukup satu kali. Ya, cukup satu Al-Fatihah satu kali dibaca ya sudah mencukupi. Bahkan juga mengulang-ulang ayat dalam Al-Fatihah itu dimakruh, dibenci. Sudah misalkan ucapin Ar-Rahmanir Rahim, baca lagi Ar-Rahmanir Rahim kurang abdul Enggak. Karena Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu sesuatu yang dibenci dalam salat Nabi Al sallallahu alaihi Bahkan menyisihi adab-adab uh, dalam sholat Imam Ahmad, Mengulang-ulang baca Al-Fatihah. Ini menisihi Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menisi di sini tidak sampai haram, tajatnya hanya makruh. Kemudian juga yang dimasukkan uh, di sini apa namanya? Yang makruh dalam salat, termasuk makruh, ya dibenci dikerjakan tatkala salat, yaitu iltifat yasir yafil sholati bila haja, yaitu menoleh menoleh uh, dengan uh, dalam sholat yang tidak perlu ya, jadi menoleh di sini dengan mata bukan dengan kepala ya, dengan mata dia menoleh ke samping kanan ke kiri tanpa ada keperluan nah ini dibenci dalam sholat bahkan ketika Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang sering menoleh dalam salatnya yang pandangannya tidak menuju ke tempat sujud ya ke samping kanan ke kiri maka Nabi SAW alaihi wasallam ketika ditanya huwa syaitanu min salatil abdi ikhtilas ini adalah uh, ashariqah maksudnya itu curian jadi setan mencuri Seseorang yang sedang sholat yaitu dengan menoleh, ya, melirik, ya, jadi lirikan itu adalah curian dari setan. Tatkala orang sudah menoleh melirik ketika sholat itu sedang dicuri kekhuswanya oleh setan, ya, intinya melirik dan menoleh tatkala sholat dengan mata. Kalau sudah menoleh dengan kepalanya, kalau beberapa kali Ulama mengatakan sudah batal sholatnya, ya karena tidak perlu. Bahkan kalau sudah menoleh dengan seluruh badannya, akhirnya dia tidak menghadap qiblat, maka sudah batal termasuk sholat itu, ya karena menghadap qiblat adalah syarat ushulah, ya apa namanya termasuk daripada syarat sahnya sholat menghadap qiblat. Jika orang sudah anggota badannya berpaling dari arah kiblat, maka otomatis batal Ini melirik saja, ya. Jadi dimakruhkan melirik dalam solat menoleh, kecuali ingdal hajah kata Sheikh Al Otsaimin. Jika misalkan ada seorang yang mau jatuh atau yang lainnya, ini dia melirik, itu kan kaget itu diperbolehkan. Adapun apabila menoleh atau melirik dengan mata, iya karena diperlukan laabat sabih, maka ini tidak mengapa, iya. Seperti seorang yang di mana eh, dia menoleh tadi, contohnya ada orang yang mau jatuh atau orang celaka, ada orang yang ketika sholat ada yang pingsan, tangan tiba-tiba kita hanya melirik, ya. Kanak kaget. Ini la bas sabih. tidak mengapa intinya dan tidak terkena makruh dalam solat. Jadi solatnya insyaAllah sempurna. Kemudian yang juga di sebutkan adalah yang ketiga atau yang keempat yaitu tghmi al ainu al ainu fi salah yaitu menutup apa namanya, memejamkan mata, memejamkan kedua mata di dalam solat ini termasuk yang dimakruhkan di dalam sholat kenapa? karena yang demikian itu adalah menyerupai perbuatan orang majusi di dalam ibadah-ibadah mereka ketika beribadah di depan api dan ada yang menyebutkan juga sholat atau beribadah dengan memejamkan kedua mata itu menyerupai orang-orang Yahudi juga, orang-orang ya, Yahudi Orang Yahudi kalau dia sembahyang ya, atau sholat mereka dengan menjamkan mata, maksudnya sholat sholat di sini adalah sembahyang orang Yahudi. Yani mereka merat apa meratapi tembok ratapan dengan berdoa dengan berdiri ya, kemudian dengan uh, itu sembahyangnya mereka intinya Yahudi tidak seperti kita dan mereka cirinya nya menjamkan mata. Ya juga tidak dikenal dalam Islam. Sholat dengan menjamkan mata, berzikir dengan menjamkan mata, berdoa dengan menjamkan mata tidak. Itu bukan hady Nabi SAW. Berdoa juga menjamkan mata enggak. Biasa melihat ke arah kiblat, ke arah tempat sujud. Ya, kemudian juga kalau dia di Kaabah melihat ke arah Kaabah. Ketika berdoa. Jadi tidak dikenal mengejamkan mata dalam ibadah dalam uh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. berzikir ya apalagi sambil bergoyang apa kepalanya itu adalah perbuatan orang-orang sufi. Jadi syaitan semuanya adalah tipu daya iblis ta'natullah berzikir dengan menggelengkan kepala dan dengan mengejamkan mata. Kemudian itu dimakruhkan dalam salat ya. Meskipun tidak sampai membatalkan solat, tapi menghilangkan kesempurnaan pahala solat. Kemudian yang kelima adalah iftirashu aziraa ini di sujud, yaitu membentangkan kedua sikuk kedua sikut ya di dalam sujud. Bentangkan di sini adalah ee, jadi seperti ee, seekor ee, apa binatang yang sedang dia duduk atau apa bahasanya kalau binatang itu bukan duduk apa ketika dia tidur maka akan apa membentangkan kedua kakinya seperti hal demikian jadi ketika sholat jangan intinya sikunya ini diletakkan di atas tanah tapi diangkat kedua sikunya ketika membentangkannya merapatkan dengan tanah ya dengan tempat sholat maka itu menyerupai al kalbu yaitu anjing tatkala duduk. Ya, jadi intinya dimakruhkan e, ketika sujud membentangkan kedua sikunya. Ya, sehingga rapat dengan tanah. Tapi yang sahih adalah diangkat. Ya, diangkat kedua sikunya. Dan menjauhi lambungnya. Tatkala kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau berjamaah memang susah dan e, bisa menyakiti orang, jadi Cukup diangkat saja dan tidak terlalu dibentangkan ya bisa menyakiti orang yang ada di samping kita sedangkan menyakiti seseorang ketika sholat itu hukumnya haram sedangkan hal demikian adalah sunnah tidak boleh mencapai sunnah menggapai sunnah dengan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ia jadi lu fushujuruskanlah tadkala sujud apa punggungnya Terus, ولا يبسو أحدكم ذراعي إن بسال بالكالبي katanya. Maka janganlah kalian membentangkan, janganlah ya, saudara, saudara kalian membentangkan uh, sikunya, pergelangan tangan sampai siku seperti seekor anjing yang membentangkan kakinya, ya, katakanlah dia dulu, ya, jadi dirapatkan begini, ya, dengan uh, apa dirapatkan sahaja siku dengan uh, tanah, itu dilarang. Intinya, e, diharuskan seorang musalli tatkal dia sujud untuk menjauhkan kedua sikupnya dari kedua lambungnya, kemudian mengangkat keduanya di atas bumi. Walau tak bil hayawan, maka tidak boleh menyuruh bayi hayawan dengan hewan, tidak boleh menyuruh apa hayawan dalam gerakan solat berarti Nabi juga melarang kalau sholat itu tidak boleh seperti apa gerakannya seperti e, burung gagak mematuk makanan saking cepatnya begitu nah, jadi dilarang ya ketika sholat menyuruhai perilaku e, atau apa namanya ketika laku binatang seperti cara duduknya anjing ya kemudian juga seperti mematuk-matuknya burung ketika e, makan itu saking cepatnya ruku sujud bangkit itu dilarang karena sholat harus tumanina ya tenang dalam setiap gerakan kemudian yang dimaklukkan dalam sholat adalah kathrothul abas fi sholah ya kathrothul abas fi sholah yaitu banyak bergerak atau ya bermain di dalam sholat. maksudnya banyak melakukan gerakan yang tidak perlu dalam sholat abas ini gerakan-gerakan yang tidak perlu kalau misalkan pakai peci pecinya digerak-gerakan jam tangannya digerakkan tidak perlu kan Kemudian juga kalau pakai gutroh mungkin gutrohnya terus jadi digerak-gerakan ya seperti orang bermain-main. Kenapa? Karena banyaknya gerakan dalam sholat yang tidak perlu itu akan menyibukkan hati sehingga meniadakan kehusuan di dalam sholat. Padahal yang demikian perlu tuntut di dalam sholat. Jadi banyak bergerak, ya bergerakan yang tidak penting itu bisa menyibukkan hati menyibukkan hati. Makanya ketika mau sholat itu dirapikan dulu Pakaian, Kalau memang perlu dirapikan dulu. Jangan sampai ketika sholat kelihatan akhirnya dibetulin ketika sholat. Iya, ibu-ibu juga sama, katakan ya e, diperhatikan sebelum sholat, Auratnya, pakaiannya semuanya. Jangan sampai nanti e, melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam sholat. Akhirnya apa? Menyibukkan hati. Ia ya, Menyembuhkan hati dan Meniadakan kehusuan di dalam salat. Padahal kehusuan adalah sesuatu yang dituntut di dalam salat. dikatakan Lubus sholat, yaitu Intinya sholat Atau juga dikatakan Seperti ruh di dalam jasad ya, Jadi khusu itu seperti Ruh di dalam jasad Kalau tidak ada ruh, maka jasad tidak berguna jadi, Kalau ada sholat, tidak ada khusu Maka sholatnya tidak bernilai Saya oh, katakan apa yang Iyagata digaruk, karena kalau dibiarin nantinya akhirnya menyebukkan hati ya Tapi jangan sampai terkena pendapat dari kalangan S.P.I ya, ini bukan S.P.I Menggaruknya tiga, uh, tiga. jangan lebih tiga kali Bahkan menggaruknya yang pernah saya uh, ketahui dari mereka Jadi menggaruknya satu tangan, atau uh, satu jari gini, <tuh>. begini, nah gimana? Jadi garuk saja, <tuh>. sampai hilang sudah Gak ada aturannya, gak ada dalilnya dan itu juga uh, enggak diapa tidak ada pendapat jumhur yang demikian itu dari Syafi'iyah mengatakan dengan satu jari bahkan mereka mengatakan gerakan jari begini itu membatalkan solat karena gerakannya lebih dari tiga kali ya itu uh, takasub badhab menggerakkan jari ya, jari telunjuk tatkala atahiyatul ula dan akhir kata mereka membatalkan karena gerakannya sudah lebih dari tiga Itu yang takasub sehingga yang mereka ambil itu ada bukan pendapat Imam Syafi'i dari Syafi'iyahnya karena ada ulama Syafi'iyah itu sebagian yang dia moderat tidak ta'assub seperti Muhajjal, Imam An-Nawawi, Imam As-Sulani Syafi'iyah tapi itu ulama yang enggak ta'assub mereka ya Syafi'iyah backgroundnya, uh, awalnya metode pembelajarannya tapi ya mereka rujuk kepada dalil yang kuat yang sahih meskipun bertolak belakang pendapat Imam Syafi'i tapi ada lagi yang ulama Syafi'iyah yang ta'assub dan juga tiap mazhab ada Di ya, mazhab Hanifiyah uh, Abu Hanifah ya, Di mazhab ada ulama yang ta'asub oleh Imam Abu Hanifah Sampai ada pendapat tidak boleh menikah Yang mazhab Hanifiyah ya, Abu Hanifah Dengan mazhab Imam Syafi'i Kalau nikah, nikahnya batal Sampai ada begitu Di kalangan Syafi'i juga sama Jangan nikah dengan mazhab Abu Hanifah Terjadi itu di abad-abad keberapa eh? Ke enam, ke tujuh Tentang fanatik mazhab itu Ya, jadi ada tiap mazhab, mazhab Hanafi ah, ada juga. Fanatiknya lawan biasa. Adanya. Nah, kita harus tahu makanya siapa orang ulama yang betul fanatik mazhab sampai bukunya juga tersebar. Makanya harus bertanya kepada ahli ilmi jangan jangan yang diambil itu orang fanatik akhirnya salah juga. Ya. Ya, jadi, gitu. jadi ada yang kita pertengahan, adil dalam menilai. Para ulama seperti Ibnu Kayyim Ibn al-Jawziyah, Ibnu Timiyah, Ibnu Hajar, Ibn Nawawi, Muhammad Abu Zahab itu ulama yang pertengahan mereka. Di mana dalil yang kuat itulah pendapatnya diambil bukan dari melihat uh, ulamanya, ya, tapi menghormati tetap ketika menilisihit. pendapat Imam Ahmad? Ya intinya gerakan lebih dari tiga kali dalam salat itu tidak ada dalilnya, Setelah diteliti tidak ada dalil yang sahih. Intinya kalau sudah abas, maksudnya gerakan gerakannya, ya banyak dan akhirnya itu itu tidak perlu dan akhirnya bukan seperti salat maka itu bisa membatalkan salat seseorang. Karena contohnya Nabi SAW ya. Kalau memang tiga kali gerakan dalam salat itu batal, Nabi SAW pernah dan riwayat hadis Bukhari, dia salat dengan menggendong umamah. Umamah ya, itu anaknya Zainab binti Nabi SAW Itu masih bayi. Dan itu kapan salatnya? Berjamaah. Ketika menjadi imam berjamaah bukan salat sunnah Maka para sahabat melihat semuanya. Tatkala Nabi keluar gendong Umamah lihat Rasul SAW ya, begitu apa namanya ya indah ya dengan anak-anak akhlaknya -anak, begitu indah. Jadi ketika dia berdiri maka digendong Umamah. Ketika dia ruku beliau sallallahu alaihi wasallam maka diletakkanlah Umamah. Ketika sujud ketika bangkit diambil lagi. Ketika sujud diletakkan lagi begitulah. Berarti gerakannya berapa? Banyak kan? nah ini yang membantah bahasanya gerakan tiga kali itu membatalkan sholat tidak benar karena ingdal hajar rasulullah yang memerlukan itu untuk mengambil umamah memerlukan karena kalau dibiarkan nanti nangis mengganggu orang kemudian juga nabi saw pernah sholat sunnah kemudian pas di depan pintu sholatnya aisy kiblatnya pas ada pintu di arah kiblatnya ada pintu begitu aisyah robbil alaih masuk maka apa mau masuk maka Nabi yang buka pintunya berarti gerakannya lebih dari tiga. Jadi sahih Nabi maju ke depan, buka pintu, mundur lagi, solat lagi. Ia ya. membatalkan solat. Gimana? Ia tidak membatalkan solat langsung. Solat sunnah. Solat sunnah. Solat wajib tadi umamah di antaranya Rasul mengenai umamah Kemudian dalam hadis sebuah hadis yang sahih juga, iaitu ya, hadis riwayat uh, Abu Suna, Abu Dawud dan yang lainnya, bahasanya ada binatang-binatang yang boleh dibunuh saat kelas sholat, seperti ular, seperti kalajengking seperti ya, apa namanya, anjing, ya anjing hitam, boleh dibunuh saat kelas sholat. Maka ketika membunuhnya membutuhkan pukulan yang banyak kan, lebih dari tiga. Ya itu yang diboleh dibunuh ketika sholat. Kalau memang mengganggu kata para ulama, kalau memang nggak jauh di sana, kalau lewat mau mengganggu ada ular, dibunuh dulu ularnya. Dan itu tidak memutuskan sholat sampai dibunuh selesai lanjutin lagi sholatnya. Nah ini ini bantahan intinya e, kepada orang yang menganggap tiga kali gerakan orang ramadhan membatalkan sholat. Ya, jadi gerakan yang mana? Kalau gerakan yang e, apa namanya wala hajah tidak ada perlu ya seperti abbas di sini main-main ya ya bisa membatalkan sholat. Tidak ada perlu ya main pinjam kemudian facing tidak ada, Tapi kalau ketika membunuh hewan yang dibolehkan, membuka muka pintu yang diperlukan atau juga menggendong anak yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Apalagi menggaruk yang lainnya. Jadi banyak hadis-hadis yang jelaskan tentang bagaimana apa gerakan-gerakan yang diperlukan dalam solat tidak membatalkan solat. E, kemudian di sini yang dimakruhkan dalam solat adalah e, at-tahosur atah kosur itu kalau kita bahasa kita apa melatakan tangan di pinggang. Inabis Rasulullah melarangnya. Atah kosur itu apa? Nah, Kal, nah, uh, nah, iya ber pencak ya ping. Apa namanya kalau bahasa Sunda melakcangke. Apa namanya? Beracak. Uh, beracak pinggang ya. Jadi uh, kedua tangan disimpan di uh, ini di apa namanya? Di pinggang. Ya, saku atau pinggang. Jadi, ketika dia sholat, dia meletakkan kedua tangannya di, di pinggangnya. Nah, ini dimakruhkan dalam sholat. Ataupun juga masukkan tangannya ke sakunya, misalkan. Ya. Nah, ini memakruhkan hal-hal ya, yang dibenci dalam sholat. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah. Ya. Nuhiyya ayusalliyya ar-rajulu muhtasiran. Hadis riwayat Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan meletakkan tangan di pinggangnya. Ya, meletakkan tangan di pinggangnya. Di sini jelaskan kata-kata at-tahosur al ikhtisar fi salah yaitu wal doo rojuliyadaihi fil khosri wal khosiroh e, seorang yang meletakkan tangannya satu tangan atau dua tangan yaitu di pinggangnya jadi itu yaitu pinggang adalah ya, ya maklum diantara apa namanya pertengahan badan ya nah ini dilarang intinya ini karohah, dan larangan di sini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu maksudnya larangan di sini bukan haram tapi al karohah kenapa dilarang li'anna al-yahuda <tuh> taf'aluhu karena orang-orang yahudi melakukan demikian nah ya dilarang ternyata orang yahudi ketika dia beribadah dia begitu dia meletakkan tangan tangannya itu di, di pinggangnya Nah Rasul tuh selalu menelisih e, Tiga agama ketika beribadah Satu orang musyrikin Kedua orang majusi Ketiga orang Yahudi Ditama orang Nasrani juga Rasul tidak mau menyerupai mereka nah, Rasul so melarang orang Sholat tatkala matahari terbenam Matahari terbit Kenapa? Karena orang musyrik Mereka sholatnya di waktu itu Ketika matahari terbit mereka beribadah. Tatkala matahari terbenam mereka beribadah. Rasul melarangnya karena takut menyerupai mereka, begitu. Ya, kemudian juga Rasul melarang orang sholat menjamkan matanya. Ya, maka itu dilarang. Kenapa? Karena orang majusi dan Yahudi melakukannya. Kemudian Rasul juga menganjurkan supaya ketika sholat itu pakai sendal. Pakai sendal, katanya kalau sholat karena orang-orang Yahudi itu kalau sholat mereka nggak pernah pakai sendal nah di antara sunnah Nabi yang dilupakan memang karena keadaan kita adalah sholat memakai sendal uh, itu kata Syalbani kalau memang sekarang zamannya ya pakailah di rumah minimalnya kita pakai sendal yang bersih kita sholat apa niatnya ingin kita merapatkan itiba uh, sunnah Nabi saw yang sudah mulai ditinggalkan orang karena sebagian besar masjidnya rekapan ya nah ini ini ini sunnah Nabi Karena Nabi pernah, pernah mengatakan pakailah oleh kalian, katakan tatkala solat pakai sendal, karena orang-orang Yahudi mereka tidak memakai sendal tatkala solat. Ya, jadi dipraktekan. Kalau ada sendal yang bagus ya, dipakai yang bersih tentunya. Ya. Uh, tapi ada orang yang pernah mau mempraktekan hal demikian, Kata tahu dia di Saudi apa di Yaman. Dia pakai sendal ke masjid. Jadi ya, dimarahin sama syekh kan? Kata pasti Malaysia ni sama orang Arab. Saya ini kan Sunnah. Pasti iya Sunnah. Tapi lihat keadaannya dulu saya katanya ini kan kalau zaman Nabi ya tanah, enggak ya, masalah. Pakai sendal gitu kan. Ya, kalau ada najis juga sok-sok ini kan sudah karpet begitu dia. Ya, orang Malaysia dulu pakai apa? So. Huh? Ya itu bukan <tuk> orang nasrani. Allahumma Alhamdulillah. Ya, ya. Ini orang Yahudi di sini. Orang ya, nasrani apakah dia? <laughs> Dulu orang Nasrani enggak pakai sendal mungkin ya, karena enggak ada sendal <laughs> masuk gereja. Aha, itu bidahnya mereka. Kemudian di sini dijelaskan juga yang di makruh dalam sholat adalah asadlu wa taghdiyatul wa fami fi salat. Asadlu ya. Di sini adalah menggulung pakaian. Menggulung ujung-ujung pakaian atau celana. Dan menutup mulut saat kelas sholat, ini dimakruhkan. Jadi ketika sholat mulutnya ditutup terus ya, kecuali kalau menguap maka dalam sebuah hadis kan disedaskan juga dijangsohi. Saat kala kalau menguap itu tahan, ketika sholat ditahan, ya e, jangan sampai terbuka mulutnya, karena itu adalah apa? apa Di mana setan itu akan masuk saat kala orang sedang menguap, karena dari setan. Kalau lagi solat itu ngantuk itu dari syaitan kata Rasulullah SAW. Tapi kalau ketika jihad itu ngantuk itu dari Allah. Ya kalau lagi jihad lagi perang itu ngantuk dari Allah itu rahmat. Supaya tenang hatinya nggak ketakutan ketika para sahabat di perang Badar itu disuruh ngantuk sampai padang itu ketika mau perang pada lepas king antuknya dan tenang para, para, para sahabat di perang Badar ketika tatkala mau terjadi perang besoknya kan malamnya istirahat di guyur hujan kan nah ketujuan itu pada ngantuk sahabat yang nggak yang nggak tidur Rasul Sosalam berdoa istighosa sendirian berdoa terus ya ada ubakan menemaninya yang lainnya sahabat tenang terawak tidur sudah tidur malamnya siang itu masih ngantuk sampai ada sahabat ketika dia udah me, apa namanya menghunus pedang, pedangnya berapa kali sekali jatuh Saking ngantuknya nggak bisa nahan. Eh udah berapa dengan musuh? Itu diberi keterangan oleh Allah dengan ngantuk itu. Makanya kata di dalam sebuah hadis juga riwayat ngantuk ketika jihad adalah salah satu rahmat dari Allah subhanahu wa taala. Di dalam suratnya surat Ali imran tentang hal demikian. Dimana para sahabat dibuat ngantuk kita dimuran tentang jihadnya ya, apa, perang badan. Tapi kalau ngantuk ketika sholat itu ingat itu dari setan. Dan ada tambahan dari ulama ketika ngaji ngantuk itu juga setan. Iya, para ulama di majelis. <gayu> karena ya mereka tidak ingin apa setan uh, melihat orang majelis di masjid umum memperhatikan sehingga uh, lalai ya, apa yang dia dapatkan ketika majelis enggak ada apa-apanya karena ngantuk kan enggak didengar. Akan tiba khutbah Jumaat ah, misalkan antuk, kita dah syaitin lebih baik dia berwudu dulu untuk menghilangkannya. Intinya di sini, kalau ketika solat dia ngantuk, ketika dia harus menguap, maka ditahan, jangan sampai terbuka mulutnya. Kalau memang perlu, ya harinya menguap, maka ditutup dengan mulut. Ya, itu itu ada daripada menguap. Ketika solat atau di luar solat, ketika solat bilbi itu dia, apa, disunahkan. Nah juga di sini yang dimakruhkan adalah menutup mulut tidak ada hajah tidak ada keperluan menutup mulut terus ini dimakruhkan kemudian asadlu adalah yaitu menggulung ujung-ujung pakaian atau ujung-ujung uh, celana atau sarung atau jubah. Jadi uh, ini asadlu ada dua ada dua penafsiran sebagian mengatakan begitu menggulung ada sebagian yaitu di sini sama dengan isbah. Ya, sama dengan Isbal Jadi malah pakaiannya itu Melebihi apa namanya kedua mata kaki Ada dua nafsirah Intinya kalau Isbal Juga ada hadis yang tersendiri Memang Isbal dimakruhkan Di dalam sholat Bahkan Imam An-Nawawi Dia mensuhihkan hadis itu Tentang seorang laki-laki Yang dia disuruh sholat berkali-kali Diulang Setelah seorang itu sholat selesai Nabi melihatnya kan Kemudian datang lagi Kemudian irji fa salli fa inna kalam tu Salat sampai tiga kali Wah Rasulullah nah, Cerita ini ada bermacam-macam Ada tentang orang yang tidak baik salatnya Dan ini masalah tentang orang yang ketika itu Ia ya, isbal Maka Nabi mengatakan Angkat ijarmu Angkat apa, jubahmu ya sarungmu, Karena kamu isbal tapi hadis ini doaif, soal do kan hadis ini Imam An Nawiw menjadikan hujah orang yang isbal itu malah tidak sah solatnya. Ya, tapi yang benar adalah orang yang isbal solatnya sah, tapi dia berbuat yang eh, apa, yang, yang apa namanya harom, dia berdosa seperti orang membawa gambar. Intinya orang yang isbal ketika solat itu berdosa, tapi solatnya sah. Sama seperti orang sholat membawa gambar makhluk hidup pakai kaos kawas gambar hewan naga itu sholatnya sah ya tapi di jam jam di jam, jamnya jam tangan ada uh, ada ada burung ya ianya gambar makhluk hidup ada harimau di jam tangannya pun bawa gambar itu sholatnya sah orang itu tapi dia berdosa karena membawa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini diantara di sini ya sade intinya ini dimakruhkan menggulung pakaian. Jadi menggulung celana, menggulung lengan, tak kala sholat itu dimakruhkan. Jadi kalau ketika sholat, ya jangan digulung, ya dirapikan dulu baju kemejanya. Kalau celana, ya diangkat ke atas, jangan sampai melorot, ya. Ini, jangan sampai ya, digulung juga salah, isbah juga salah. Akhirnya jadi potong, jadi lebih selamat, gitu ya. Jadi atas mata kaki sedikit saja kan nanti kalau kerja pakai kos kaki kan enggak kelihatan. Dan sekarang di sini yang namanya cungklang itu enggak ada, enggak ada enggak ada masalah. Orang nang Qatar udah maklum juga hanya pada cungklang-cungklangan ke atas yang multazim itu. Dan enggak akan di enggak akan ada yang menghina enggak enggak seperti di kita begitu ya. Ujiannya berat sini enggak bebas. Jadi praktekkan sunnah ya Yang Intinya selalu waspada insyaallah. Kemudian di sini makanya kalau tahu ya apa, apa namanya Pondok pondok pesantren yang Salafiyah, Salafiyah di sini bukan Salafiyah yang manhaj kita, tapi yang terdahulu gitu di Indonesia ya, yang Salafiyah pengertian mereka itu yang tradisional, bukan modern, makanya ada pondok modern seperti gontor, kan, ada yang Salafiyah, Salafiyah menurut mereka yang yang tradisional, ya, yang masih pakai kitab kuning terus, ya mereka berpegang dengan hadis itu Imam Nawawi kan meriwayatkan makanya ya Madhab Syafi'iyah itu melarang keras ketika sholat. Iya melampaui ya, mata kaki ya, intinya melarang isbah dalam sholat makanya ketika pakai sarung mereka itu diangkatkan semua itu rata-rata para kiai para santri-santri ngerti hal demikian tapi yang pertengahan memang hadis itu doa tapi juga orang isbah ketika sholat itu dilarang ya dan itu diharamkan dalam sholat nah di sini yang berikutnya dimakruhkan dalam sholat adalah musabahatul imam yaitu mendahului imam mendahului gerakan-gerakan imam ini dimakruhkan, dimakruhkan berkata fakohat ya ini para imam madhab ya dalam suahif kefusuna dijelaskan kalau mendahului imam satu kali gerakan dua kali gerakan tanpa disengaja itu makruh hukumnya tidak batal tapi kalau sudah tiga kali berturut-turut mendahului imam dan dengan sengaja maka sholatnya batal ya lah. jadi maumu batal sholatnya sudah. Tidak ada nilainya Tapi ada lagi Jumhur sepakat Kalau mendahului imam Takbiratul ikhram Imam belum takbir Dia sudah duluan Maka otomatis itu batal sudah. Dia tidak dapat sholat Tidak dapat jamaah. Kalau takbiratul ikhram Karena itu rukun sholat Imamnya belum takbir Dia sudah takbir duluan Sudah batal Tapi kalau selain itu Dihitung sampai 3 kali Batas gerakan Itu secara sengaja ini uh, istihad para fukoha Kalau tiga kali berturut-turut mendahului imam Imam belum ruku, dah ruku duluan Imam belum bangkit-bangkit duluan Sujud, -sujud duluan nah, Kalau tiga kali secara sadar Sengaja, maka itu otomatis batal sholat. Jadi dia harus mengulang Setelah pas jemaah itu oh, wow. Di sini yang makruh di sini hanya Satu kali Atau secara dia Tidak sadar begitu ya Karena tidak melihat imam Hanya mendengar bacaan takbirnya Maka tidak sadar dia mendahului. Intinya ini makro. Eh, di sini Nabi saw bersabda: Amma Amayak syahdukum ila Rafa'a rasahu qabla al-imami ayj ala Allahu rasahu rasahimar, rasahimar, atau ayj ala suratuh suratahimar. Ada ceritera Imam Bukhari dan Muslim. Eh, adapun, ya, apa kalian di sini? Maksudnya, Apakah kalian itu tidak takut? Ya, salah satu, nah. ya, salah satu di antara kalian tidak takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya maksudnya sebelum imam bangkit ke sini apabila kalian tidak takut mendahului imam ya ketika imam bangkit kalian bangkit terlebih dahulu maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepalanya seperti kepala himar itu keledai atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bentuknya rupanya seperti rupa keledai nah ini berkata Ibn Hajar dalam Fatul Bari Dijelaskan di sana tentang larangan ini mengandung tahrim bahkan il hajar dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Jadi ini kenapa e, dalil ini menjadikan apa namanya istinbat kesimpulannya dari dalil ini tahrim karena ada ancaman. Tidaklah Rasul mengancam sesuatu kecuali hal hal tersebut perbuatan tersebut itu diharamkan. Ancamannya keras. Maka dikuat dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya yaitu uh, syarhul muhad apa, muhadzab buku fikihnya Imam An-Nawawi uh, menguatkan tapi ada lagi yang lebih yang lebih uh, syadid lagi lebih keras lagi pendapat daripada Ibnu Umar dia mengatakan batal lah sudah katanya Ibnu di Umar diriwayatkan Ibnu Malik batal kalau orang sering mendahului uh, apa imam tatkala berjamaah kalau ada orang makmum dan mendahului imam sering Maka langsung batal tubdil dalam uh, bahasanya Qomar, maka kan yaitu uh, yaitu dikuatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini dibagi-bagi siapa yang yang, yang batal langsung otomatis yaitu yang tiga kali berturut-turut dia mendahului Imam dengan sadar. Tapi kalau dia lupa ini tidak mengapa. Ataupun misalkan karena jauh dari Imam akhirnya tidak terdengar suaranya ataupun juga misalkan uh, tidak melihat Imam secara langsung maka kita kalau berjamaah jangan kecuali kalau yang agak panjang sedikit takbirnya Allahu Akbar ketika bar itu baru kita bergerak jangan baru imam baru juga allah kita udah duluan takutnya itu nanti mendahului kalau kita melihat imam lihat imam sampai selesai gerakannya kalau dia Allahu Akbar sampai tenang lurus baru kita ikuti Allah ketika imam bangkit maka ya apa kalau imam sudah lurus berdiri maka kita bangkit. Ya, kalau dalam bacaan ketika sami Allahu liman hamidah, ketika dengar sami Allahu liman hamidah selesai baru kita bangkit. Nah itu, jadi intinya apa namanya? Imam itu dijadikan ya ju'ilal imamu liyutama bihi kata Rasulullah dalam hadis sahih kan, imam uh, Bukhari dan Muslim. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Babila imam itu bertakbir, maka takbirlah kalian. Babila imam itu ruku, maka rukulah kalian. Babila imam itu bangkit air ruku, maka bangkitlah dari kalian. Babila imam mengucapkan sami Allahuliman hamidah, maka ucapin robbana walakalham. Babila imam itu sujud, maka sujudlah kalian Itu diikuti. Ya, maka kalau mendahului imam, konsekuensinya tadi sebutkan. Uh, Rasul saw mengancam orang yang mendahului imam akan dirubah kepalanya seperti kepala keledai. Kalau tidak dirubah kepalanya, suaranya, yaitu rupanya dirubah jadi rupa keledai. Nah, Ibnu Kaim lalu Jauzia terkala menafsirkan, eh, menjelaskan, maaf hadis ini. Ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah rupa jadikan rupanya itu nanti di alam barzah. Ketika dikubur di alam kubur langsung dirubah kepalanya seperti kepala keledai. Ada yang makna yang kedua, yaitu tabiatnya di sini. Tabiatnya seperti keledai, seperti binatang. Jadi kalau dia mendahului imam terus ketika berjamaah, maka nanti tabiatnya seperti keledai. Tabiat dia, sifatnya seperti hayawan. Tidak mengenal yang hal, yang halal, yang haram, yang baik, yang baik pokoknya seperti binatang. Ini dua pendapat. Bahkan di dalam buku soh, soh, apa, bukunya Akh Tolkmusalim ya, karya bukunya Syaikh Albani ya, siapa Syaikh Masyhur al-Halabi dalam bu bukunya Akhthul Musalin itu kesalahan-kesalahan orang yang sholat tebal bukunya disebutkan di sana ada riwayat justru ada dulu seorang ulama yang dia dirubah rupanya seperti keledai dalam riwayat itu kisahnya jadi saya ngutip dari buku itu ada seorang alul hadis yang dia mencari hadis ke semua ahlul hadis. Tiba-tiba ada ahlul hadis yang tidak mau menampakkan mukanya. Jadi belajarin murid belajar di balik tirai. Murid-muridnya belajar seperti uh, dengan perempuan padahal dia orang laki-laki. Maka yang yang yang lain ada seorang murid yang dia penasaran, kenapa ukurunya enggak mau menampakkan mukanya? Jadi ditutup terus dengan tirai. Maka suatu saat tatkala enggak ada siapa-siapa, maka dia bertanya, "Wahai Syekh, Wah imam saya ingin lihat muka kamu kenapa kau disembunyikan terus gitu kan jadi dia memberi hadas memberi apa memberi hadis itu e, di belakang tirai hijab maka dia menceritakan kamu jangan kaget sebelumnya karena muka saya sudah dirubah oleh Allah subhanahuwataala sebagiannya tidak seluruhnya saya terkena ancaman hadis ini hadis ini disebutkan hadisnya maka saya kata saya, apa kata imam tersebut janganlah kamu mencoba-coba menantang sebuah hadis nabi. Dulu saya waktu muda ketika dia belajar dia memecah di sini apa benar enggak Allah akan merubah seorang dengan mukanya maka dia mencoba dengan dengan hal ini untuk mencoba maka dia mendahului Imam terus dalam solat Suatu saat pernah ketika muda ini maka terjadilah hal demikian mukanya itu dirubah sebagian seperti kerudungnya buruklah mukanya buruk nah ini jadi ketika diperlihatkan oh, subhanallah muridnya kaget. Ya, di nasihatijanganlah engkau menantang satu hadis pun nabi. Bisa jadi Allah turunkan seketika di dunia. Dia sudah bertobat, tapi sudah bertobat tetap mukanya nggak bisa berubah. Kalau tobatnya terima oleh Allah Subhanahu Wataala, jadi sebuah, apa, menjadi seorang ulama, imam, jadi bertobat ya, kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi apa? Tidak bisa berubah mukanya sampai hari kiamat. Maka di janganlah kalian menantang satu hadis pun hadis nabi yang sudah sahih. Maka siapa tahu Allah akan menurunkan azabnya di dunia segera ataupun nanti disimpan di akhirat lebih syadid lebih lebih keras lagi ya, seorang ulama ya saya lupa namanya ya seorang ta i ya bukunya di kitab akhthol musallin nanti ada kita kan bawaan bukunya ya di buku itu ada tentang kisah jadi ketika mengutip tentang ini saya mengutip tentang uh, orang yang mendahului imam di dalam gerakan ya dalam kitab akhthol musallin karya saya masyur Uh, Masur alhalabi kayak dari Yordania, muridnya calbani. Imam yang kecepatan, gimana? Ima, imam yang kecepatan? Maksudnya gimana? Jadi Imamnya ketinggalan satu gerakan. Uh, iya. Dia masih makruh. Imamnya nggak mau sujud. Jadi lambat akhirnya. Oh, iya. Uh -huh. Jadi. Matanya? Iya. Uh, lambat juga tidak boleh kata para ulama ya. Mendahului juga itu dilarang. Ya bisa sampai haram, bisa sampai makruh lambat juga itu juga dimakruhkan, terlalu lambat sampai ketinggalan beberapa gerakan. Imamnya sudah sujud dia ya, masuk baru uh, i'tidal. Itu juga dilarang. Nah, jadi sebenarnya itulah imam juga diancam yang cepat-cepat itu enggak boleh dia tanggung jawab amanah ya. Kalau memang di kita mungkin bisa kita ganti imamnya. Cakaknya kalau di sini bisa kita pilih-pilih lah masjidnya. Uh, kalau di, di sini pilih masjidnya bahkan banyak masjid kalau tahu imamnya cepat terus maka larilah ke masjid yang lain yang imamnya agak tenang. Ini untuk menjaga solat itu, itu terserah dia. Nanti mungkin uqob uh, atau mas'ul ya yang tanggung jawab mengganti dia atau gimana atau menasihati dia ya orang Qatar itu. Uh, kalau kita bisa bicara dengan dia kalau di Indonesia maka bicaralah kepada imam itu supaya diperlambat tumaninah. Ini ini penyakitnya banyak yang imam terlalu cepat. Jadi kalau menjadi imam itu harus mengerti juga paham tentang makmum bacaan makmum supaya selesai semua baru gerakan dimulai. Ada yang dia cepat-cepat ya Allahu a'lam. Jadi intinya atakala tahu imam ini cepat lebih baik cari imam yang lain, masjid yang lain atau kalau terpaksa di sana maka cukupkan dengan yang wajib-wajib terkait -wajib, bacaan. Subhanarabbiyal a'la satu kali satu kali. Subhanallabil azim satu kali satu kali. Ya. Jangan sampai terlalu jauh lambatnya. Tapi kalau hanya lambat ya satu gerakan nggak masalah. Tapi kalau sudah pindah ke rukun berikutnya, udah imam sujud kita baru intidal, ya ini dilarang juga. Kita ikuti. Seperti, sami Allahumma nhamida, uh, allahu maka cukupkan kita baca robbana wala kalham, itu selesai. Jangan diteruskan Kalau tahu imamnya cepat, nanti ketinggalan terus gerakannya begitu. Itu kan wajib. Robbana wala kalhamdu itu itu wajib. Yang sisanya itu sunnah. Kemudian ketika duduk antara dua sujud ucapin rabbighfirli saja dua kali itu yang wajib. Yang terserahnya itu sunah. Nanti ada kan di sini yang bacaan sunah, bacaan wajib. Yang gerakan wajib. E, Robig rabbighfirli warhamni wajibogen sampai selesai itu sunah, tapi kalau Robig nya itu itu wajib. Ya nah, harus tahu makanya ketika menyikapi kalau ada imam yang cepat ya, bacaan-bacaannya setkala tahiyat awal juga kalau enggak sempat uh, selawat maka cukup dengan tahiyat doa-doa tahiyatnya saja enggak akan langsung mengikuti imam ya Kemudian yang lainnya adalah tasbiqul asabi ya tasbiqul asabi yaitu uh, di sini apa tasbiqul asabi itu uh, apa namanya begini Pak uh, kalau kita bahasakan gimana jadi merangkai uh, jadi jemari ya. Uh, jadi merapatkan atau merangkai jari jemari keduaannya tatkala salat. Ya, jadi me merangkai jari jemari tatkala salat ini ada yang menafsirkan juga ya, yang mengartikan tasbih ya, tasbih. Tasbih itu adalah kata menyuarakan jari jemari. Ya, ini juga dimakruhkan. Tapi yang betul adalah yaitu merangkai jari jemari ketika salat. Digabung begini, ya ini dilarang di dalam solat dan itu termasuk yang dimakruhkan. Di sini termasuk sebelum solat? Iya, sebelum solat ada hadisnya juga dan ini eh, saat kelas solat, saat kelas solat dia menggenggam, ya menggenggam jari kedua, kedua jari-jari ta kedua tangannya, dia ya, dirangkaikan, ya itu dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Uh, yang demikian ya dalam sebuah hadis yang sahih dari ya, imam hakim dan disepakati imam dahabi dan disohkan oleh si al-bani dalam al-irwa. Nah ini uh, tingkatnya hanya sebatas al-karohah di dalam solat, ya tasbiku baynal asobi yaitu uh, merangkai atau memasukkan jari-jari uh, tangan satu sama lain. Ya, adapun di luar solat. Ya, ada sebagian yang memakruhkan Ada yang sebagian mengatakan fala karahu ada yang mengatakan tidak dibenci katanya. Walaukan apil masjid, meskipun di, di masjid. Ada perbedaan di luar salat ada perbedaan, ada yang mengatakan makruh, ada yang kata tidak. Tapi kalau dalam salat jelas Sepakat al-karahah yaitu dibenci. Ya, itu wabah dalam Yang yang jelas juga ada hadis tentang khutbah. Dengan khutbah Jumat juga dilarang yang demikian. Ya, yaitu menggenggam kedua jari, begini, digabungkan begini ketika mendengarkan khutbah Jumat. Itu dimakruhkan, bukan sampai haram. Kemudian yang ke-11 adalah kafus sya'ru yaitu menggulung rambut ya atau juga di sini apa namanya? menyingkap kan ee, kain apa namanya menyingkap baju. Kafu di sini menerangkan tatkala dia sujud maka dipeganglah rambutnya. Tatkala dia sujud dipeganglah kainnya. Iya, kainnya misalkan ada yang ee, lebih ya, lengannya atau celananya atau baju yang lain intinya. Kafu di sini dijelaskan di sini yaitu tatkala dia sujud ia memegang rambutnya karena enggak pakai peci mungkin sepanjang dipegang rambutnya saat kelas sujud atau ada yang yang menafsirkan yaitu juga memegang bajunya saat dia sujud dipegang bajunya atau ujung bajunya ujung lengan yang lainnya ini intinya Dibenci benci dalam salat sebagaimana dalam sebuah hadis Ibnu Abbas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh yaitu e, kening dengan hidungnya, jadi kalau ketika sujud kening dan hidung harus ditempel pak, jangan keningnya saja, kening dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua siku dan kedua jari-jari e, kaki, ini tujuh anggota. Walah walah Yakufa Taubahu walah walah Shahrabum, janganlah seorang itu ya menahan atau maknanya menggenggam rambutnya dan e, bajunya tatkala dia sujud. Ya, ini bagi siapa yang rambutnya memang panjang, boleh digenggam begini. Kemudian ee kan bajunya apa? lebar-lebar zaman Nabi kan. Maka ketika sujud dipegang sebagian bajunya. Nah, ini dilarang juga. Ya, dimakruhkan di dalam salat. Atau juga tatkala dia mau sujud di sini Aljaz mo yaitu menggabungkan ujung-ujung bajunya. Ini biasanya bajunya yang jubah tentunya ya digabungkan. Kemudian dia sujud sambil dipegang. Nah ini dilarang. Di intinya eh, yang rambut yang nggak pakai peci misalkan yang menyingkap rambutnya, menahan rambutnya ini dilarang dalam sholat. Akhirnya banyak gerakan akhirnya itu abbas di sini apa kenapa? Karena di sini ada hal seperti orang bermain-main ya eh, Al abbas ini melakukan gerakan yang tidak perlu, akhirnya meniadakan kehusuan. Dia sibuk dengan hal demikian, memegang baju, ya, memegang rambutnya atau yang lain. Kemudian juga yang kedua belas adalah as-salatu bihal dorati to'am, iaitu solat, iaitu uh, solat apa-apa, ya, tatkala dihidangkannya makanan, Yaitu solat tatkala dihidangkannya makanan. Ini makruhkan. Atau ketika solat dia menahan hadas. Ia menahan hadas apa? kecil, menahan buang air kecil, menahan buang air besar dan menahan buang ee, angin. Nah ini menahannya itu makruh dalam solat. Nabi saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, La salatabi hadratil Taam, wallahu yudafiu al akbatan. Janganlah kalian solat. Tatkala dihidangkan makanan dan janganlah kalian sholat dengan menahan yaitu al-akbasan yaitu uh, di sini adalah ahdas uh, khabat Kho, dua khabat di sini adalah buang air kecil buang air besar ditambah yaitu juga uh, menahan uh, apa buang angin ini dimakruhkan ya uh, tidak batal tapi makruh tapi kata saya Asyadi dalam keterangannya Ya ketika mendabsirkan menjelaskan hadis ini, kalau sudah orang menahan menahan hadas ya, menahan hadas kecil buang air kecil, buang air besar sampai tidak sadar, sampai tidak sadar, sampai ya tidak sadar ya, sholat itu hanya gerakan-gerakan dia sudah intinya sudah nggak tahan menahan itu maka sudah batal sholatnya. Tapi kalau masih bisa menahan kemudian masih sadar bacaan masih bisa mengikuti bacaannya masih normal. Itu dimakruhkan saja tingkatannya Sah sholatnya tapi dimakruhkan Tapi kalau sudah gak nahan Sudah akhirnya ya konsentrasi bukan sholat Tapi menahan itu terus Akhirnya bacaan juga belepotan Begitu bacaannya juga gak teruang Beliau gak tahu bacaan imam itu gimana Maka itu sudah batal harus diulang sholatnya Harus diulang sholatnya Maka kalau ada di sub yang terdepan saat Kalau kejadian itu Batalkan sholatnya Jangan diam saja, nanti bisa-bisa di sana dia buang air besar, udang kecil misalkan, ya <tuh> batalkan dia, langsung menus apa, e, memotong sop, enggak apa nggak salah. Kemudian cepat dia buang kecil, lantar konyol bunuh, kemudian masuk sop lagi. Dan masya Allah dapat pahala berjamaah sempurna meskipun dia masuk akhirnya. Ataupun ketika buang gas enggak tahan nih, ah sudah kan di saptar depan, ah, malu kan? Akhirnya dia malah sholat bareng, itu berdosa. Sebuah hadis sebutkan, barang siapa dia tahu dia berhadas kemudian dia salat sudah salatnya sholat, enggak sah juga berdosa. Karena apa? Iftiza billah. Dia bersenggora dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam Pak enggak boleh kalau orang tahu dia itu berhadas kemudian dia salat malah berdosa kata fuqaha. Nah, kalau tahu ilmunya akhirnya dia apa? diam juga diam di sana. Ah udah diamlah duduk. Sudah duduk ketinggalan jamaah. Ah udah. Kalau enggak punya ilmu akhirnya begitu. Ini salah ini salah sudah begitu tahu batal balik ke belakang terobos up ya ya terus langsung ke belakang terus wudhu balik lagi ya akhirnya nggak ketinggalan jemaahnya kemudian juga selamat ya nah, gitu jadi tidak boleh menahan uh, di sini hadas ya ketika sholat di sini maksudnya uh, hara apa uh, makruhnya maaf makruhnya sholat tak kala dihidangkan makanan ya yaitu apabila seorang yang dihidangkan makanan dan dia membutuhkan makanan itu lapar dan sudah dihidangkan tadkala dia lapar lihat makanan ah tapi sudah iqomah sholat mana yang harus didahulukan maka dalam hadis ini ter, ter apa terkandung faedah dia harus didahulukan makan dulu secukupnya Iya, kalau jamaahnya tertinggal maka itu adalah yang di, yang dapat uzur, ya uzur jamaah. kalau sebutkan di sini nanti. Bahwasanya mereka yang ketika dihidangkan makanan dia butuh untuk makan dulu, maka dia makan dulu. Begitu nyampe ke masjid jamaah sudah bubar, ya dia dapat pahala nggak? Dapat pahala dengan syarat tidak dijadikan Makanan itu dihidangkan setiap waktu sholat. Kalau setiap waktu sholat dihidangkan, ya ini enggak dapat ini pak, karena dibiasakan mawai itu di, di, di, terus terusan nah, ini dilarang. Ini kadang-kadang biasanya waktu ketika puasa, ada asarnya siapa? Itu Ibnu uh, Umar dalam sabda Ibnu atau Ibnu Abbas ya lupa antara dua itu. Saat dia berpuasa kan, kemudian sudah ikomah, Ibnu Umar tenang aja dia makan di di di tegur apakah itu di diingatkan sama keluarganya sama temannya itu sudah ikhoma tenang dulu makan aja sampai selesai tapi makan aja dulu kamu butuh makan makan dulu makan saat datang ke masjid sudah selesai sholatnya ya maka ibnu umar sholat ya dengan jamaah yang lain ada mengatakan dia rumahnya sholat karena di, di masjid sudah bubar nah apakah ibnu umar yang salah enggak dia memerhatikan hadis ini dan karena dia bukan berarti melalaikan enggak ya Daripada dia sholat kemudian nantinya e, tidak khusuh Jadi akhirnya sholatnya tidak bernilai Lebih baik makan di, makan dengan tenang Akhirnya kemudian dia sholat Dan termasuk daripada udhur jamaah Ketika orang buang air kecil, buang air kecil, buang air besar Kemudian makan ketika didangkan makanan Sampai selesai misalkan sholat berjamaah Maka itu termasuk udhur tak kalau sudah ikhoma kita bukaib besar, loh. Harus gimana? Ya, bukaib besar dulu dong. Mau langsung dibacain berjamaah. Begitu selesai bukaib besar ke masjid dibubar. Nah, dia dapat pahala jamaah ditulis. Karena ada niatan mau solat berjamaah meskipun solatnya sendiri. Sama dengan kasusnya yang makan ini. Tapi syaratnya di sini yang yang betul betul, -betul butuh makan. Kalau dia nggak butuh makan, ya jangan. Nantinya ditunda. Kenapa pak? Karena E, kehusuan itu lebih diperhatikan oleh para sahabat daripada hal demikian tergesa-gesa terburu-buru. Mereka lebih paham, lebih pahki daripada kita. Dianggapnya itu yang betul. Ya gurung gusuh gitu sampai pada pikirannya ingat makanan yang dihidangkan, hidangan makanan yang favoritnya kan. Ketika lewat musolat akhirnya ketika solat mikirin makanan itu habis nggak ya makanan itu apa nanti basi nggak atau dingin nggak misalkan. Akhirnya ketika solat khusunya nggak ada akhirnya nggak ada nilainya. Nah para sahabat lebih memperhatikan kehusuannya itu. Dan juga ini syaratnya tidak boleh jadi kebiasaan setiap waktu sholat maghribnya besok begitu lagi ya enggak. Ini yang ya? ya, enggak lah satu saat kan mungkin satu saat kan mungkin ya istrinya harus paham dulu jangan dihidangkan gitu ya. Jadi cukup air dengan kurma untuk mengganjal aja. Jangan langsung dihidangkan semua misalnya. Akhirnya dia nanti terbayang. ya, ya harus ngerti juga ibu-ibu ya ketika suaminya puasa jangan dilidangkan sebelum maghrib semua makanan di meja itu jadi cukup kurmannya dulu air ya e, intinya di sini ya bahwasanya hal demikian adalah bagi siapa yang dia memang membutuhkan untuk makan menginginkan maka nah bikotri hajah jadi makannya hanya secukupnya saja untuk menutupi uh, apa ke, uh, ya supaya menutupi uh, kenya apa namanya laparnya bukan kenyangnya tidak sampai satu piring misalkan aja ya ketinggalan nanti ya cukup untuk menutupi uh, rasa kenyang apa rasa lapar maaf rasa laparnya ya, supaya dia terbayang terus uh, ketika sholat. Kenapa? Karena yang diperlukan adalah kehadiran hati kehusuan saat kala menghadap Allah Subhanahu Wataala. Jika seandainya makanan dihidangkan, ya dan dia dalam keadaan butuh, maka dia dia dalam keadaan butuh makan, maka akhirnya dia dalam keadaan solat pikirannya tidak tenang dan hilanglah rasa apa kehusuan dalam solatnya. Akhirnya apa? Tidak sempurna solatnya, pahalanya. Bahkan kalau dia ingat terus makanan, ya bisa solatnya ya nilainya si Allahu Akbar. Maka di sini dijelaskan. E Apabila memang orangnya itu e, kenyang, tidak ada keinginan, atau ataupun juga dia bisa menahan, maka tidak mengapa mendahulukan solat, ya, bukan makan, ya, solat aja karena dia merasa tidak lapar, tidak butuh, ya, atau yang lainnya. Nah, yang demikiannya disebutkan yang menahan hadas e, kecil, uang air kecil, uang air besar menahan lapar, tatkala makanan dihidangkan, ini semuanya adalah dimakruhkan dalam sholat, bukan yang diharamkan. Ya. Kenapa? Ya tadi menahan hadas ya, kecil dilarang karena menyibukkan hati orang yang sholat, ya dan akhirnya kehuswanya akan hilang, ya kehuswanya akan hilang dalam surat tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini yang termasuk dimakruhkan dalam salat adalah rafu'ul bashar ila sama, yaitu memalingkan pandangan ke langit. Jadi memalingkan pandangan ke langit ketika salat ini dimakruhkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda la yan la yan tahiyanna yarfa'una absharuhum ila sama fi salati au la taqtafan absarahunna apa sungguh ya dilarang ya kaum uh, yaitu sebuah uh, kelompok ya itu orang-orang yang uh, memalingkan pandangannya ke langit jadi sungguh dilarang ya Supaya berhenti begitu orang-orang yang memalingkan pandangannya ke langit di dalam sholatnya, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan me, apa namanya mencokel e, pandangan mereka, ya mata-mata mereka, matanya, pandangannya, Allah akan mencokelnya, akan menjadikan buta intinya, ya pandangan mereka. Ini ancaman keras bagi siapa yang ketika dia sholat memalingkan pandangannya ke langit. Kenapa? Karena kata para ulama ini adalah adab yang buruk. Ia ya, dihadapan Allah Subhanahu Wataala. Saat kala ia ya, di, berdiri dihadapan Allah Subhanahu Wataala, kita harus tawabu. Di ya, antara ciri yang tawabu itu menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan, melihat tempat sujud ini menundukkan apa? Menunjukkan apa? Ketawabuan kita di depan Allah dan kefakiran kita di depan Allah dan kita sangat takut dan terhina di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sedangkan orang yang yang memalingkan pandangannya Menengadah ke langit itu seperti menantang Dan tidak punya adab Nah seperti kepada seseorang juga ya Anak kita atau juga kita kepada atasan Ketika dinasihati malah menatap matanya begitu kan Menengadah Maka itu tidak ada adabnya kan Tidak sopan Tapi kalau nunduk Kita mendengarkan Berarti ini orang punya adab dan punya kesopanan Nah dalam soat sama harus ada adab dan kesopanan kepada Allah Subhanahu Wataalla. Tatkala dia nunduk ini berarti menandakan dia terhina, dia tawaduk kepada Allah Subhanahu Wataalla, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wataalla. Tapi tatkala dia memandang ke langit seolah-olah dia mem, apa menantang kepada Allah Subhanahu Wataalla. Intinya memalingkan pandangan ke langit itu dimakruhkan dibenci di dalam solat dengan ancaman yang keras di sini. Ya, sungguh Allah Subhanahu Wataalla akan mencongkel apa? Uh, mata mereka, ya uh, pandangan mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah yang dimakruhkan di dalam sholat, saya intinya apa makruh yang sudah sebutkan tadi? Ya makruh itu apabila dikerjakan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholatnya, tetapi mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Apabila ditinggalkan maka akan menambah pahala akan menyempurnakan pahala salatnya apabila ditinggalkan yang makruh tadi dan akan apa namanya menambah kehusyuan di dalam salat wallahu alam ta'ala yaitu yang makruhkan dalam salatnya iya sampai di sini ada pertanyaan sangat banyak sekali Bu Ibu kita tahu jawab kita marti kita ulang lagi juga enggak boleh itu malah jadi salah juga ya jadi kalau ini kembali kepada pengertian makruh itu tidak sampai membatalkan ya, tapi kalau sudah yang makruh ini tadi ada batas-batasnya kan kalau yang makruh tadi seperti contoh mendahului imam, kalau sudah lewat tiga kali maka itu diulang sholatnya kata para fukaha karena sudah batal hukumnya ya maka imam Umar malah istihaqi imam Umar kalau satu kali mendahului dengan sengaja itu sudah batal. Tutil dalam keterangannya, tapi ini menyelisih jumhur meskipun seorang sahabat uh, sebagian besar sahabat tidak tidak membatal tidak batal tapi uh, makruh, iya yeah, makruh dengan ancaman itu. Lelak, Gimana? Solat terlalak tidur tidur dulu, jangan solat jangan diterusin solatnya. Kalau misalkan lagi berjamaah batalkin sholatnya kalau memang sudah dia uh, ngantuk berat ya sampai nggak nggak nggak terdengar bacaan imam sampai nggak nggak paham bacaan kita juga mungkin kita mendoakan kebaikan malah mendoakan keburukan bagi diri kita kan sama seperti orang yang sholat ketika mabuk kalau lagi tidur uh, apa namanya ngantuk berat itu seperti orang yang mabuk maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kisahnya kan ada seorang sahabat yang dia sholat. Sebelumnya mabuk dulu kan belum diharamkan mabuk itu maka ada yang ketika bacaan solatnya itu harusnya mendoakan mendoakan kebaikan malah mendoakan keburukan harusnya doa doa ulahu malah doa alaih nah, Rasul mendengarnya kan maka e, turunlah ayat ada surat apa Anisa apabila sud apa apabila mendekati solat maka janganlah kalian mabuk ada tahapannya kan kalau sudah waktu solat maka tinggalkan Mabuk itu, minum khamar Akhirnya yang terakhir adalah diharamkan ini tahapan-tahapannya Takutnya orang yang ngantuk berat Akhirnya dia bacaannya ngaco nanti Nanti baca al-fatihah juga ngelantur Jadi batalkan, kemudian berwudu Meskipun ketinggalan berparokat Masuk lagi sholat Kalau sholat sendirian, sholat malam Tidur dulu Tidur kebelasan sampai subuh akhirnya <laughs> Kaya, eh, Dalam subuh asar Bagaimana? Bagaimana? kalau di tempat kerja kan masjidnya nggak ada imamnya, cuma ya. rela aja, terutama kalau mas, waktunya sholat maghrib atau isak, suka ya. ada aja orang karena Pakistan India yang kita yang saya ada yang bacaannya nggak benar bisa menimak berapa? tadinya nggak benar awalnya hanya yang pendeknya penyak ya. itu sebagian mau, gimana? Iya kalau memang tahu orang itu bacaan -baca latihannya nggak beres, panjang ya, pendeknya, karena ada ada lahan ya bab. Kesalahan membaca itu ada dua ada lahan e, jali, ada lahan khafi. Bacaan Quran. Kalau lahan jali itu khotok kabir bahasa kita maksudnya yaitu kesalahan besar. Merubah makna. Lahan jali seperti apa? Misalkan harusnya dibaca ta dibaca ti. Dibaca tu dibaca ta, perubahan harokan karena kalau perubahan harokat sudah salah artinya contohnya shirathal ladina an amta alaihim an amta dia diganti an amtu <laughs> salah maknanya sudah karena tak di sini antar kepada Allah bukan saya berarti murin nikmat saya <laughs> ya contohnya misalkan atu misalkan syek uh, apa shirath yasirathal ladina Sirapol jadi dibaca misalkan sirapom, siroti misalkan. panjang jadi dibaca pendek. Nah kalau lahan itu lahan yang jali, Yaitu dari harokat berubah, ataupun juga dari mak dari dari, dari ini berubah, lafadz ada penambahan, ada pengurangan, ini lahan jahli dan itu rusak sudah maknanya rusak, artinya rusak. Nah, ini berbahaya jadi harus diganti. Mah, ada lahan kofi, Yaitu kesalahan yang e, basit apa namanya yang ringan tidak merubah arti tapi itu juga salah dalam ilmu tajwid seperti panjang pendek itu lahan kofiy seperti dalam makroj ya makroj uh, makron uh, uh, mas masuk jali jali seperti harusnya dibacanya ko dibaca ka karena bisa maknanya berubah misalkan kalbun jadi kalbun kan beda kalau kalbun itu anjing kalau kalbun itu hati misalkan makron juga mempengaruhi. Nah, itu ada kalau apa namanya seperti hukumnya kalau harus dibaca kolah ini enggak itu lahan kofiringan nggak Enggak, enggak, enggak, enggak merusak arti seperti panjang pendek harusnya panjangnya lima dibaca cuma dua enggak, enggak apa apa nah, tapi kalau sudah merubah makroz merubah harokat ya merubah lafadz ini bisa salah besar itu ya, harus dilihat imamnya tapi intinya cari imam yang bagus bacaannya yang sesuai ya, disuruh maju. Kalau dia yang terus jadi imamnya, ya apa namanya? Kalau memang al-fatihahnya udah salah-salah, akhirnya sholat lagi kita kedua kalinya, ya, karena imamnya udah nggak betul. Jika seorang sengaja mengangkat kepalanya ketika imam masih sujud, karena was-was apa? Mengeriksa apa? mengereksi ini pak ya saya nggak pernah Oh keberadaan anaknya Oh yang masih kecil apakah salatnya batal tapi dari sekali ya ya kalau sengaja ibu berturut-turut itu kata apa Fokoha ya para ahli fikih kalau tiga kali berturut-turut dengan sengaja terus-terusan maka itu batal ibu ya tidak boleh tapi kalau doruri ya e, doruri dan apa doruri itu darurat ya ada orang kecelakaan atau ada orang, anaknya mau jatuh Akhirnya mendahului, ya satu gerakan tidak mengabah Itu makruh saja, tidak batal, tetapi makruh Bagaimana nilai sholat seorang yang terbiasa mengusap tangannya pada saat berdiri sholat hingga ruku Mengusap usap tangan, seorang tersebut mengaku hal itu kebiasaan yang suka dihilangkan Ya, tidak boleh ibu ya, ini dimakruhkan juga, ini mengusap-usap tangan Tidak ada, itu, itu abas itu, itu permainan dalam sholat akhirnya Ya Uh, jadi dihilangkan ya sekuatnya ini dari saya jadi saya yakin seperti orang juga dengan dalil begini saya kalau sholat itu susah kalau nggak menjamkan mata karena kalau menjamkan mata itu bisa husu itu talbis kata si Osemin itu dari saya sebenarnya jadi harus dihilangkan kebiasaan itu kalau orang kalau saya matanya melotot nggak bisa husu tapi kalau menjamkan itu husu itu talbis karena Rasul yang husunya sudah tingkat tinggi nggak pernah menjamkan mata. Ya, intinya begitu, ya. Kalau laku enggak saya. Di mana? Semua Oh, ya. Enggak, enggak, ya. Ini jangan sampai seperti orang sufi. Orang sufi hmm. yang ekstrim, dia kalau sholat itu lampunya padamkan. Katanya supaya khusyuk. Eh, enggak padam cuman diredupkan. <laughs> ya, tujuannya untuk apa intinya? Lihat kondisi apa namanya? Kalau memang terang itu mengganggu, ya diredupkan atau misalkan kalau memang e, di rumah e, kalau terlalu terang, Kalau gelap itu memang misalkan mengganggu jadi ya terangkan e, itu untuk suasana, suasana mendukung kita kehusuan lah bukan hal yang dilarang ya. apabila memakai nikoh terkadang pada saat sujud e, duduk keduduk ya kalau mau duduk nikoh e, untuk muka dan kita dibolehkan untuk membuka nikobnya apabila lebih dari 3 kali e, e, apa diperbolehkan. Kalau ini ulama Saudi Arabi ya mengatakan para ulamanya kalau sholat di tempat umum tidak mengapa katanya para umahat itu sholatnya pakai nikah di tempat umum yang terbuka sampai kelihatan laki-laki yang lain ya kayak di bandara di mana misalnya tempat umum tentunya e, boleh nikahnya masih dipakai tapi kalau sendiri di rumah nikahnya dibuka ya nikahnya dibuka ibu ya. Jadi nikobnya disingkapkan ya Ditaruh di kepala begitu Kalau turun terus beberapa kali Ya ya ini tidak batal sholatnya Tapi ini bisa makruh ibu ya Bisa makruh sholatnya Kalau terus-terusan membetulkan nikob terus-terusan nah, Itu makruh sholatnya ya. Ya, kurang sempurna pahalanya Kalau saat makanan dihidangkan Dan ketika lapar Tetap waktu sholat hampir habis Apa yang dilakukan terlebih dahulu Nah kalau waktu sholatnya mau habis Ya sholatnya terlebih dahulu Solatnya udah mau keluar waktu solat ya, solat terlebih dahulu ya dan ditahan waktu uh, laparnya untuk waktu makanannya ya atau untuk menyantap makanannya ditahan dulu intinya kalau sudah mau uh, habis waktu solat maka dahulukan solat ya. dalam hal membatalkan solat dalam sholat berjamaah yang menjadi eh, menjadi inti gerakannya tiga kali berturut-turut atau sengaja atau tidak. Maksudnya sini, bu, ya, tentang tiga gerakan berturut-turut tak kalah solat itu tidak benar. Saya tadi katakan tidak benar itu pendapat dari Imam dari Syafi'iyah yang ada tiga kali kali ber, berkali, tiga kali gerakan berturut-turut itu membatalkan itu tidak benar dan tidak ada dalil yang sahih. Maka dibantah sama, dengan hadis-hadis sahih Rasulullah membawa umamah Rasul buka pintu. Ya, nah ini yang maksudnya adalah ketika berjamaah mendahului imam lebih dari tiga kali gerakan gerakan rukun di sini ketika imam belum ruku dia sudah ruku satu imam belum bangkit dia sudah bangkit dua imam belum sujud sudah tiga nah sudah kalau sengaja terus mendahului imam maksudnya ibu mendahului imam maka ini berkata ibu Umar batal sudah sholatnya dia harus diulang nah ini maksudnya tapi yang gerakan yang tiga kali seperti misalkan gatal ya gatal digaruk Ya enggak masalah ya kemudian misalkan menguap Kemudian um, apa, tangannya disimpan di mulut ya, tidak mengapa ya dengan gerakan-gerakan tersebut. Allah. Jadi gerakan tiga kali dalam salat batal ini tidak ada dalilnya ya kecuali kalau ada keperluan. Ana dengar kemarin di radio Roja kalau kita sujud pada saat salat tidak boleh me memejamkan mata dan apa hukum salat ada gerakan-gerakan membetulkan selendang atau penutup muka berdasarkan hadis tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersabda, bila seorang diantara kamu melakukan salat Janganlah ia memenjamkan matanya Iya, di sini tadi Tebroni dan Hakim yang lainnya Jadi, ya, tidak boleh iya. Dalam ruku dalam sujud Berdiri, kalau usahakan Tidak memenjamkan mata Tapi kalau sujud, kalau susah Untuk blotot, ya ya Pejamkan, bu, tidak mengapa Karena misalkan, tadi takut uh, Matanya kena debu atau kena apa Ya, enggak mengapa ketika sujudkan Darurat kalau ketika berdiri ya tidak boleh mengejamkan, ketika ruku juga, ketika duduk, duduk di antar dua sujud. Kemudian di sini membutulkan selendang penutup muka ya kalau berturut-turut ibu terus-terusan itu masuk ke dalam abas ya apa namanya bermain-main dalam sholat. Ya jadi harus diperhatikan penutup mukanya kalau bisa diikat langsung ketika mau sholat ya nah, begitu selendang atau yang lain juga dirapikan yang sampai dipermainkan dalam sholat wanita hukum wanita yang sholat dengan memakai celana panjang atau pakaian ketat, alanya ini ini kasihat ariyat ini ya. ya, celana panjang dan ketat ini bisa tidak sah sholatnya, ya karena bentuk auratnya bahkan laki-laki juga dalam aktor musolit laki-laki yang sholat dengan celana jin yang ketat sampai kelihatan bentuk apa maaf apa namanya pinggulnya, pantatnya ya, maka syaibani mengatakan makruh bahkan kalau kelihatan sudah di bawah ini bawah kelihatan kalau celana dalamnya sampai kelihatan sama kelihatan di dalamnya ini batal itu karena batasan orang laki-laki ada orang pakai pakai sholat pakai celana jeans pakai setrid yang ketat akhirnya begitu sujud tersingkap sudah kelihatan celana dalamnya dan kelihatan bawahnya ini nah batal itu yang laki-laki Nah, laki-laki juga sehalbani si memakruhkan sholat pakai celana yang ketat sampai membentuk pantatnya itu. Nah, jadi usahakan kalau kerja jangan pakai jin yang terlalu ketat dan nah, jinnya yang agak longgar atau jinnya yang besar atau yang biasanya ya tidak diharamkan mutlak pakai celana jin itu asalkan yang tidak sampai ketat pak. Bahkan di buku itu ada komentar dari para ulama laki-laki enggak -laki boleh makruh pakai baju yang ngetat sekali, celana yang ngetat itu enggak boleh. Bukan perempuan aja laki-laki enggak -laki boleh. Itu bukan laki-laki uh, yang beradab katanya. Doa seorang dai sampai kayak gitu ditinggalkan saja. Itu ngetat, celana tapi bajunya ngetat juga. Ya, itu tidak muruahnya dia enggak ada. Dalam salat itu dimakruhkan se si Al-Albani. Ya laki-laki yang sholat sampai uh, kelihatan bentuk uh, pinggulnya ya atau yang lainnya. Wanita yang sholat dengan ya uh, dari Abu Abbas Rasulullah SAW melarang sholat, sholat sholat di belakang orang yang sedang berbicara atau sedang tidur belum Majah di belakang bukan di belakang ya mungkin di depan ya. Nah, maksudnya di, di apa uh, di depannya itu ada orang yang lagi berbicara atau sedang tidur. Maksud hadis ini buat semua sholat Atau sholat wajib saja Karena kalau di musholat Anisa Terkadang kita sholat ada yang berbicara ya. Jadi di hadisnya memang ada orang tidur di. Ini hadis ini perlu Dilihat lagi bu ya Tentang komentar hadis ini Karena Rasul juga pernah sholat Di, de di depannya ada Aisyah lagi tidur Betul enggak? Hadis rewet en Bukhari Ketika sholat kiamulahil Dan kalau Nabi sholat Karena tempatnya sempit, maka di depan Nabi itu Aisyah lagi apa, tidur terlentang. Tatkala Nabi mau sujud, maka Nabi meraba-raba kakinya. Ketika dipegang kakinya, Aisyah tahu Rasul mau sujud, maka di, di apa namanya, ditarik kakinya, digulung kakinya. Kalau Rasul sudah berdiri, maka dibentangkan lagi. Ini saking sempitnya rumah Nabi. Ya, dan Nabi solat di depannya Aisyah lagi tidur. Tatkala sudah mau menjerang akhir malam, maka dibangunkan Aisyah supaya sholat witir. Nah jadi kita juga jangan paksain istri sholat bareng bareng, -bareng tengah malam enggak kita sholat dulu ah. nanti begitu mau menjelang subuh bangun istri supaya sholat witir atau sholat tahajud berparafan. Di kekuatannya beda dengan karena tahu seorang perempuan banyak kerjanya banyak ini di rumah gitu ya. Ah, jadi terus begitu ketika menjelang mau akhir apa mau akhir malam seperti malam dibangunkan laisaf ya sholat malam dan sholat witir secukupnya. Nah ini kisahnya tapi ya hadis ini perlu dilihat. E, derajatnya juga komentar para ulama tentang hal demikian apakah ini dilarang mutlak atau tidak ya. Wallahu aalam ibu ya tentang hal demikian. Ya sampai di sini cukupkan. Ada yang kurang paham? Ada masalah lagi? jamaah. Pertrusnya nyambung dengan jamaah yang lain atau di rumah. Iya, memang dia ada dua pendapat para ulama ya. Ada asar dari Anas bin Malik. Ya waktu itu di Syam kan dia di Basra. Jadi Anas bin Malik kalau ketinggalan jamaah maka dia pulang mengadakan jamaah di rumahnya. Karena tidak boleh ada jamaah yang kedua di masjid itu. Nah, masjid yang mana? Para ulama dicari masjid yang ada imam rawatib dan muazin. Ya, muazin ya, imam. Maksudnya imam rawatib yang tetap ditunjuk di sana. Maka <coughs> dilarang ada jamaah yang kedua. Ini pendapat yang pertama dengan asarnya Anas bin Malik. Ya, ada pendapat yang lain dan ini dibolehkan oleh Abu Bas, Abu Syaibin katanya dan Syaibani mengambil pendapat yang pertama dilarang ada jamaah yang kedua di masjid itu. Kalau masjid yang mana, masjid yang imamnya Imam Rawatib tetap. Kalau masjid yang terminal di bandara yang di, di perusahaan yang nggak tetap boleh berkali-kali ada jamaah boleh. Karena imamnya nggak tetap kan, karyawan disana, boleh, di sana boleh di perusahaan, di kantor. Ini yang mesti tahu lah, mesti rawatim, mesti tetap begitu ya di sini. Nah ini pendapat pertama. Jadi dengan asar Anas bin Malik ya pulang sudah berjamahnya di rumah, tidak di masjid sana. Pendapat yang kedua ya dibolehkan, dibolehkan. Inilah pendapat saya, Ustaz Dalilnya adalah dibolehkannya apa? Karena ketika ada orang ketika ketinggalan berjamaah datang ke masjid Nabi sudah bubar. Hadisnya kan sudah bubar. Maka Rasul mengatakan siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? siapa yang mau bersedekah kepada orang ini apa menemani salat berjamaah. Maka ya ada seorang sahabat dia jadi uh, imam kemudian orang ini menjadi makmum. Nah, kan di jamaah kedua kan? Maka dibolehkan dengan hadis ini. Intinya ada perbedaan ulama kuat di sini, Pak saling uh, tolerin ya, lebih, ya. Bagus. lebih bagus saat kalau sholat sholat uh, apa di masjid yang imam rawatib ya ada dengan asaranya anak simbalik ya pulang kemudian sholat berjamaah di rumah dengan keluarga kalau imam rawatib tapi kalau memang ada jamaah lagi setelahnya di masjid tersebut ya uh, dan banyak orang yang mengerjakan dan imamnya juga membolehkan tidak bermasalah alaukoh juga nggak mempermasalahkan maka Bolehlah kita kerjakan bersama jemaah di sana. Ya, tempat imam, eh apa, ya, Syekh Al-Sayyidin bin Bas mengatakan dipolehkan Kalau imam rawatibnya enggak boleh, kamu sholat di sini. Nah, punya kuasaan imam, jadi udah, enggak jangan ada jamaah lagi. Jadi, apa, pulang Di rumah masing-masing. Jadi lihat eh, di sini ada dua per perbedaan ya ulama. Kalau mesti rawatib yang di sini, enggak ada larangan. Bahkan, apa, dia memakai ulama, uh, memakai pendapat yaitu ulama Saudi Arabi, ya. Sahibin Bas, Ustazimin, Ustaz Fauzan membolehkan ada jamaah kedua. Kenapa? Karena akhirnya nanti kalau memang ada banyak orang yang luput, ya e, mereka hilang keutamaan akhirnya begitu katanya. Ya akhirnya mereka enggak mendapatkan jamaah kalau e, dilarang jamaah kedua di sana. Yang dilarang mutlak itu ada dua jamaah di dalam masjid Ini haram ada imam lagi berjamaah mengadakan jamaah yang kedua nah ini haram, sama ketika di terminal ketika ada jamaah, jangan buat jamaah yang lain ya masuk jamaah itu pak itu dilarang, nah, kalau sudah bubar baru buat lagi jamaah yang berikutnya jadi intinya ada dua perbedaan ulama di sini Ya, di mana? jadi ah, ah, mungkin waktu titik besar ya. Tapi lihat ya, dulu mungkin gimana? Ya, ya, nah, kalau Iya, begitu. Kalau nampak ada jamaah ya itu masuk. Kalau enggak enggak ada kalau kayak di, di, di Ah iya, iya. Ya Allah. Allah. Jadi intinya di sini uh, diperbolehkan insyaallah orang um, apa berjamaah kedua E, apa namanya kalau imamnya ataupun hukumiah yang di sebuah negara tidak melarangnya tergantung kepada imam rawatifnya ya di sini insyaallah gimana e, iya ya komat tapi tidak azan kalau nepuk jamaah yang masuk nyambung itu nggak usang nepuk ya nggak <laughs> usang nyambung jamaah begini e, ada orang sholat ya orang orang sholat kemudian dia sholat sunnah Iya, wasuna. Lah Kemudian kita ketinggalan jamaah misalkan ya, ingin berjamaah, maka langsung aja nempel ke dia, mengikuti gerakannya, meskipun berbeda niatnya, ya, meskipun belum niatnya Jadi langsung aja nempel pada yang punya apa ee, berjamaah. Jaman ini ada dikritik oleh para ulama. Yang betul itu adalah orangnya yang pertama ee, jadi imam itu tahu dia itu menjadi imam, meskipun wasuna. Kalau yang dia tidak tahu tiba-tiba nempel, lah dia kan niatnya salatnya munfarid begitu kan, bukan niatnya imam. Nah, ada permasalahan di sini. Intinya akhirnya apa? Jalan keluarnya jangan terlambat selaku jemaah. Akhirnya jadi terjadi perbedaan ulama di sini, Pak. <todosan> ya, yeah, ketika mendirikan salat berjamaah yang kedua, terjadi ikhtilaf ulama. Terjadi ketika nempel orang yang shol -shol, ada juga kaul di sini. Ada menangan enggak boleh, malah boleh. Ya sudah, intinya apa? Ya orang yang senantiasa paling duluan, ya selamatlah dari iflat. Ya lebih pahalanya besar. Ya jangan terlambat jemaah terus begitu ya. Allah wancaya ini. Saya ya pasti <Maksudnya, laughs> ya? ada pengin. Ada? Ini bunyi-bunyi. Enggak lah. Diaman balik. Oh ini. <laughs> Sekarang ya. Salat di masjid datang terlambat waktu itu salat duhur Jadi bacaan imam tidak dikeraskan dan tidak ada jemaah lain kecuali saya dan anak-anak saya. Jam enggak ada jemaah lain. Jadi cuma jemaahnya ibu-ibunya. Oh, selama salat saya ragu-ragu, imam sudah rakaat yang keberapa? Kita tidak tahu gerakan imam. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan yes. jika ada keadaan seperti ini? Nah, ya. Jadi, kalau tidak tahu gerakan apa rokat berapa, pasti pasti Ibu terasa. Imam ini misalkan kan bangkit, kita masuk rokat berapa? Kalau ragu, ragu dengan rokat misalkan rokat begini, Dua apa tiga Maka ambil yang sedikit. Sama ketika tahu berapa rokat Mungkin ini rokat dua apa tiga ya? Nah, ambil yang dua ibu. Setelah itu apa? Setelahnya, yaitu setelah salamnya sujud ah, sujud sawi dua rokaat, ya. Setelah salamnya sujud sahwi dua rokaat karena keraguan dalam rokaat, ya. Jadi kalau ragu dalam rokaat pak ya, ketika sholat sendiri dua apa tiga dua apa tiga ambil yang sedikit, yaitu dua. Nah, setelah salam yaitu sujud sahwi kan sebelum, sebelum, ya. sebelum, sebelum salam. Kalau sebelum salam itu kalau mengurangi, mengurangi. Hmm, enggak boleh, saat nitip itu juga boleh. Hah? Boleh. Kenapa kenapa boleh? Boleh. Coba lihat iya makanya kan enggak bisa lihat. Nah, kalau ngitu bisa, bisa. kalian zaman Nabi enggak ada hijab, makanya hijab itu terjadi juga pembicaraan. Apakah zaman Nabi ada hijab enggak ketika sholat Nabawi? Karena ketika ada hadis kan janganlah kalian itu para perempuan apa bangkit menenggadah apa namanya mengangkat kepalanya sebelum laki-laki mengangkat karena e, para sahabat kan depan bisa kelihatan ya nggak seperti kita bajunya pak sahabat mungkin ada yang satu lapis saja bajunya dilarang berarti zaman nabi itu sebenarnya tidak ada hijab ketika sholat itu ya hijab ini terjadilah ada perdebatan per per per para ulama. Ah, jadi intinya apa, boleh melihat ä, imam melihat ä, jemaah laki-laki ya boleh, kalau dia bisa melihat ya dilihat, ya gak, boleh. Yang nggak boleh adalah jemaah laki-laki melihat jemaah perempuan. <gülüyor> <gülüyor> ya, misalkan meskipun nggak di hijab, ketika solat ya liatin sih belakangnya. <gülüyor> Solatnya perhatikan jemaah perempuan ya nggak boleh, nggak haram kan, makanya ditaruh di belakang kan. Nah, gimana kalau jamaah perempuannya sejajar boleh enggak berarti istiqlal ya? Ah, bukan istiqlal, mesti nabawi. Ia nabawi ya, yang sejajar gitu kan? Tapi ada hijabnya, ada hijabnya. Seperti di Kuwait saya lihat ketika di Kuwait ada saya lihat di televisi, ya itu sejajar. Itu ada yang membolehkan para ulama, asalkan tidak sejajar dengan imam, sejajar dengan makmum itu boleh. Atau ada hijabnya yang rapat. Ya di pinggir itu. E, melipat, menggulung cara lengan baju dan rambut juga makro. Iya ibu ya, menggulung rambut ketika sholat menggulung baju. Ya. E, kalau perempuan yang sehari-hari menggulung rambut, enggak, ya, ini yang menggulung rambut ini bu, ketika sholat ini pegang rambutnya itu Ya dipegang rambutnya, kan laki-laki rambutnya -laki, laki -laki panjang. Ya kemudian keluar dia. Karena supaya kening yang kena tempat sujud dipegang. Ketika sujud masalahnya, ketika itu Nabi kan melarang Janganlah kalian memegang rambut, menggulung rambut dan menggulung pakaian. Tatkala sujud. Nah, kalau ibu ketika menggulung rambut apa dipegang terus ketika sujud gulungan rambutnya. Kalau dipegang terus, ya ibati makhluk. Kalau dipegang, digulung kemudian diikat, ya enggak masalah. Ya, karena zaman Nabi para para istri-istri Nabi juga itu mereka mengepang rambutnya dan dikepang dua dalam ya, riwayat kalau rambutnya panjang kepang satu makanya ketika meninggal yang perempuan itu kalau rambutnya panjang jadikan dua kepangan di pinggir simpan di sini kalau meninggal ketika dikafani, maka rambutnya dikepang-kepang dua kalau panjang itu disimpan di kanan dan di kiri rambutnya itu Ya karena sehari-hari memang begitu perempuan itu dikepang rambutnya digulung dikepang dua ya Ketika juga ihram uh, tahalul juga begitu itu dikepang di digulung ya, yang ujungnya dipotong ya itu jadi kebiasaan daripada sisi Nabi ya. Kalau sholat berjamaah apakah makmum apakah hanya mendengarkan sholat al-fatihah atau harus membaca? Kalau al-fatihah belum selesai ya, ini dua pertanyaan ya. Ini terjadi perbedaan ibu ya, jadi dua pendapat Kalau makmum itu ada mengatakan dia harus baca Al-Fatihah Dengan dalil yang sohih Tidak ada sholat yang tidak baca Al-Fatihah Jadi tetap makmum baca Al-Fatihah dengan sir. Kapan tatkala selesai imam baca Al-Fatihah Walau tolin amin baca Al-Fatihah dengan perlahan dan cepat Pendapat pertama Ini pendapat imam syafi'i, masyur dari Abu Hurairah dia Dan diikuti oleh Sayyid Al-Usaymin se c itu bar se perdan ini baca ada juga yang mengatakan makmum tuh tidak usah baca al-Fatihah tapi cukup menyimak bacaan imam ada sebuah hadis kan bacaan imam tuh adalah bacaan makmum tapi hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama tapi oleh Syekh Al-Albani jadikan hujah makmum cukup menyimak bacaannya imam nah dua pendapat ini silakan tidak kita tidak saling menyalahkan tapi ee, kalau ditanya di, saya pribadi ya ee, lebih kepada pendapat Syaikhul Seimi yaitu tetap membaca tapi perlahan ya sel selesai Imam membaca dibaca dengan cepat tapi perlahan dan tidak mengganggu imam dan mengganggu jemaah yang lain Ini kalau saya lebih ke pendapat Syaikhul Seimi ya dan itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya kalau al-Fatihah belum selesai dibaca dan imam sudah ruku ya, kita selesaikan nah ini ada fatwanya kalau kita tahu imam ini suka lama rukunya maka selesaikan cepat-cepat al-fatihahnya, tahu ini imam rukunya suka lama tunggu saja selesaikan, selesaikan cepat kemudian kita ruku tapi kalau tahu imam cepat nih kalau ruku nih, maka langsung meskipun belum selesai al-fatihahnya langsung kita ikuti imam takutnya begitu kita mau ruku imam sudah bangkit, ya sudah tidak dapat rokaat karena dalam sebuah hadis kan man ad rokaah Uh, ruku Fakod ad roka'a roka'ah Barang siapa yang mendapatkan ruku dengan imam Maka sungguh mendapatkan satu roka'at Ini Kalau kita ukurannya itu roka'at Ini ya, ada kasusnya Itu Abu Bakrah Bukan Abu Bakar Abu Bakrah yang dia ruku dari pintu masjid Ketika Rasul ruku Sahabat sahabat dia tahu ketinggalan Dari pintu sudah ruku Maka dia jalan begitu. Ruku jalan dia Masuk sof Dan Rasul melihatnya Karena Rasul bisa melihat melihat keadaan sahabatnya tatkala dia uh, salat. Di Rasul mengatakan aku melihat kalian tatkala aku menghadap kiblat. Jadi jangan kau lakukan begitu wahai ya Abu Bakrah. La taud. Ada. Nah, dan tahu di sini ada dua penafsiran. La taud jangan kau ulangi, la taud jangan kau ulangi pekerjaan ini, la taud jangan kau ulangi lagi salatnya sudah benar. Iya. Ya. Gimana? Iya jangan keulangi perbuatan ini, maksudnya jangan keulangi lagi kalau oh, ruku jangan dari pintu begitu, ikuti nanti apa, langsung masuk soft langsung ruku atau kalau ketinggalan ya nanti apa tinggal menambah rokaat. Latangu di sini jangan diulangi solatnya, jangan diulangi kedua kalinya, maksudnya solat kamu sudah pad sudah sudah sah nggak perlu diulang lagi. Nah jadi maksudnya apa? berarti dihitung Abu Bakar ini ketika ruku dihitung satu rokaat berarti kalau masih kurang berarti harus sholat lagi kurang sholatnya kan ya katakanlah tanggul di sini ada beberapa nafsiran jadi jangan kau ulangi pekerjaan ini jadi pekerjaan ruku dari pintu ke sujud jalan itu nggak usah gitu jadi soft dulu masuk soft baru ikuti ruku yang kedua penafsirannya jangan kau ulangi sholatnya jangan kau ulangi udah sudah cukup sholat kamu itu dasah jangan diulangi kedua kalinya. Ya, jadi intinya apa e, dari pendapat kedua ini apa? jadi intinya e, rokaatnya apa? sholatnya sah dan e, rokaat dianggap di, di, satu, satu rokaat. kalau dia ket, e, ketinggalan al-fatihah tapi mendapati ruku imam maka dihitung satu rokaat. nah ini, wabah alam. Ustaz, Ustaz. Itu masalah al-fatihah harus tanya. kadang ada imam cepat bacanya sedangkan kita bacanya lambat karena kita menjaga dari makhratnya kalau kita cipat, sekarang makhratnya akan terjaga empat dari sini, nanti yeah. bisa gak, ini patiahnya kan Iya. Yeah. Nah, kalau misalnya kita baca makhratnya sesuai dengan makhratnya imam berhukum misalnya kita, kayak Ustaz bilang tadi, sudah hukum terus itu gak termasuk dari ini dari, kita gak komplit dengan patiahnya mm. gak termasuk dari hadis yang apabila tidak ada patiah, tidak salah-salah so yeah. iya, yeah. iya jadi kalau bacaan tadi so dengan sin itu enggak masalah kalau so ada sin sama pak ya enggak berubah arti kalau untuk perbaikikan baca siroto dengan so dengan siroto dengan, dengan sin sama artinya ya kalau ada imam baca siroto dengan siroto dengan, dengan, dengan sin sama artinya itu jalan kan e, kemudian tadi masalahnya kalau dia ketika baca al Alfatihah belum selesai dan imam sudah ruku' maka kita harus ikuti ruku langsung imam itu apakah masuk ke dalam hadis ini? enggak hadis itu kan umum la sholata liman lam yakroh bifatihatir kitab ini hadisnya umum pak, tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca al-fatihah umum nih nah dikhususkan oleh kisahnya Abu Bakrah tadi dalam keadaan tertentu Abu Bakrah kan ketika dia masuk baca al-fatihah enggak? enggak dia cuma mendapatkan rukunya saja tapi dihitung satu rokaat nah ini hadis yang mengkhususkannya jadi harus melihat beberapa hadis ya digabung ini para ulama begitu cara apa menggabungkan dalil jadi dalam kasus tertentu seperti contoh tadi dia baca al-fatihah tapi nggak selesai karena imamnya itu suka buru-buru kita ikuti supaya apa supaya mendapatkan satu rokat dengan imam kalau nggak mengikuti apa rukunya imam Ya otomatis ketinggalan lah satu rokat gugur rokat itu kita harus menambah lagi rakaat yang berikutnya. Nah intinya dalil yang ini dikhususkan. Jadi nggak mengapa belum selesai juga ikuti imam. Karena apa nanti tanggung jawab bukan tanggung jawab kita itu kalau berjamaah itu tanggung jawab imam. Maka imam itu dalam sebuah hadis jika benar imam itu ketika ngimamit maka pahalanya dia berlipat. Ya pahalanya. Jika salah maka imamnya tidak mendapat dosa dan dosanya buat imamnya sebuah hadis. Jadi dipakai buat imam imam uh, pemerintah juga atau imam yang memegang jabatan uh, gubernur atau presiden jika jika presiden, jika gubernur itu punya kebaikan maka kebaikannya uh, kepada rakyatnya dia dapat pahala berlipat, rakyatnya dapat uh, pahala jika pemimpinnya itu salah dan uh, rakyatnya sudah menegur, menasehati maka rakyatnya tidak berdosa dosanya ditimpang kepada pemimpin nah ini beratnya imam maka imam itu syarat-syaratnya luar biasa fakir bacaannya juga tanggung jawabnya ya. jadi pahalanya besar juga tanggung jawabnya besar jadi imam itu nggak nggak mudah ya jadi, jangan eh, apa menggampangkan untuk maju jadi imam kalau udah belum siap ya Allah ya uliyong alamin itu ada yang ucapan ada enggak nah itu ada pokokannya kan ada pendapatnya Ya pendapat daripada Abu Hanifah, kalau imam sudah keras mengucapkan amin, amin sendirian, makmumnya enggak usah ucapin amin. Jadi orang-orang Pakistan, Bangladesh biasanya kalau tahu imamnya amin, dia diam aja. Dia itu sudah kewajiban imam. Nah, sudah gugur dengan imam mengucapkan amin sudah gugur. Tapi kalau imamnya pelan suaranya, maka makmum amin, begitu ini menyelisihi pendapat Jumhur, kalau Jumhur, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, enggak, seluruhnya baca amin karena apa dalam sebuah hadis kan, babila ucapan amin, imam bertepatan dengan aminnya para malaikat, dan juga makmum, berbarengan jadi sebenarnya harusnya bareng, ketika walaqdollin, imam amin, makmum juga amin, bareng Siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan imam dan malaikat Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya Nah ini jumhur ulama amin Dan amin itu justru dikeraskan Ini pada imam Malik justru ada yang menjadikan orang Yahudi itu bergetar Apa namanya takut pada kaum muslimin Yaitu dua ucapan tatkala uh, amin ketika sholat Jadi kalau suara aminnya sampai menggelegar Itu menjadikan uh, apa namanya Hatinya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu don ketakutan pada kaum Muslimin. Suara aminya sampai besar ya, itu kaum Muslimin. Yang kedua adalah, yaitu ini apa suara apa? Suara takbir ketika idul Fitri idul Adha itu menggetarkan uh, hatinya musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala dengan takbirnya, ya Allah Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.